Sebelumnya mohon maaf tidak perlu tersinggung Kalau ada hal yang saya sebutkan ternyata Oh kalau saya begini Jadi tidak perlu tersinggung Ini sebagai bahan koreksian dan untuk merubaiki Dan sekali lagi bisa jadi kami salah Bisa jadi kami benar Contoh misalnya Hal yang keliru pada kita Atau kita anggap kurang tepat lah Kalau bukan keliru tapi kurang pas Misalnya Hal yang kelihatan sepeleh cara berpakaian. Ya, cara berpakaian. Dan subhanallah, ini ternyata bukan hanya diperhatikan oleh sebagian kita tapi sebagian masyayikh juga memperhatikan. Sebagian teman di sana di luar negeri juga memperhatikan. Contoh misalnya, kalian ini pakaian-pakaian apa? Ya. Kayak Saudi tidak, kayak Indonesia juga tidak. Terus model bagian mana Nah Akhirnya kan gorif Jadi di mata orang Saudi sendiri gorif Aneh Di mata orang-orang kita juga aneh Nah Jangan dianggap ini hal yang spilis Seperti saya katakan Itu teknis saja Tapi itu rupanya berpengaruh Terjadi di suatu daerah Seorang pejabat pemerintah Tidak mau menandatangani surat-menyurat Dari Salafi Karena apa Sedikit demi sedikit ditanya Terkadang mereka gak mau mengungkapkan Kenapa Karena ya ada sebabnya Mungkin mereka merasa Ini hal yang tidak prinsip Tapi ini mengganjal bagi mereka Di usul ternyata Akhirnya dia bicara Saya ini masih Pengen mengetahui siapa sesungguhnya kalian Pakaian kalian itu aneh-aneh ya kan. Oh. Uh, baru kita nyadari, oh subhanallah ternyata karena pakaian. Ya. Subhanallah dia enggak mempersoalkan akidah kita, ya, ibadah kita. Tapi yang justru dipersoalkan adalah pakaian. Ternyata pakaian. Ya. Begitu pula tadi sebagian lagi uh, orang di Diaman ini? Ya. Antum ini bagaimana? Makanya seperti itu. Ya, kalian ini sudah pada enggak punya jenggot. Baganya seperti itu. Akhirnya berkesan apa? Sekilas. Ya, seperti wanita jadinya. Waduh. Ya kan? Ini kan jadi aneh. Itu kita hanya menceritakan orang lain Maksudnya di sini Kita perlu perhatian Ya perlu perhatian Untuk Yang lebih baik Nah kalau kita perhatikan coba Kita sedikit mengoreksi halal yang Dipandang aneh itu Kalau kita misalnya berpakaian Misalnya Ala Saudi Arabia misalnya Jelas ya kan Orang-orang yang biasa aja pun tahu Ini pakaian Saudi Arabia dan pantas dipakai gamis putih atau krem atau coklat misalnya dengan rapi. Kemudian juga pakai apa? kepiah. Nampak. Tapi coba antum bayangkan kalau sudah pakai gamis rambutnya panjang enggak pakai kopiah. Antum berjalan di tengah masyarakat umum. Apa kata orang? Aneh sekali. Ya. Yeah. Apa seperti ini ya, Yang diajarkan Rasulullah Atau tidak Nah ini maksud saya Jadi hal-hal yang itu mungkin Kelihatan sepele, Tapi subhanallah terkadang berefek pada jawa Ya Kemudian misalnya Seperti yang tadi saya sebutkan Kalau berpakaian seperti itu Gamis ya Seperti ala Saudi Yang jelas bersih Kemudian rapi, itu walaupun orang aneh tapi tahu nggak ada masalah itu memang pakaian keagamaan masyarakat kita sudah semakin akrab dengan seperti itu semakin akrab atau misalnya anggap kita mau pakaian pakaian Pakistan misalnya atau mirip Pakistan lah walaupun nggak persis bagian ya setengah putih eh, enggak setengah putih nah, apa namanya sampai lutut ya. Yeah. Kalau kita kan baju koko itu pendek. Kalau istilah kita mungkin baju Pakistan agak panjang sampai lutut. Ya pakai-pakaian yang seperti itu ya, yang rapi. Pakaian yang rapi. Dengan pakaian seperti itu. Kemudian pakai misalnya celana yang ya tentu yang syar'i. Ya kan? Pakaian yang rapi nampak orang melihat juga masih tidak begitu masalah, biasa dan itu juga mulai biasa di masyarakat kita nampak rapi, nampak bagus atau kita sekaligus pakaian, pakaian Indonesia biasa masyarakat kita baju koko, pakai sarung yang rapi iya kan? pakai peci biasa nah, ada problem nah tapi coba kita perhatikan beberapa model pakaian yang macam-macam ini. <tuh> kita perhatikan yang macam-macam. Kita mulai dari topi. Atau kupiah. Kupiah <tuh> sebagian, ya. Kauan mungkin terkadang kurang perhatian dengan kebersihan kupiahnya. Sehingga warna putih itu kemudian mulai berubah warna. Menjadi Coklat. Nah ini Dia kurang baik Ya Kurang baik Mesti kita jaga kebersihannya Kecuali kalau memang warnanya begitu ya Ini dari sikup ya Kemudian Lizalnya apa? Imamah Imamah itu yang di ikat ikat Kemudian juga yang terkait dengan imamah adalah apa? Simal, kalau bahasa Saudi nya Simal atau Gutra. Simal atau Gutra ini yang sekedar dilampirkan, dilampirkan seperti orang-orang Saudi. Ya, kalau imamah misalnya orang Yaman misalnya, kan? Atau orang Sudan. Ya, yang banyak di sini yang Ala Yaman atau Emirat. Coba kita perhatikan pertama dari sisi warna. Sebagian pakai imamah yang aneh Warnanya Ya mirip misalnya dengan Apa? Taplak meja Ya Kalau dia memakai yang putih jelas putih Atau seperti yang Orang Saudi punya Merah putih, merah putih atau putih Semua, itu orang melihatnya adem ya kan? adem dan maklum Memang biasa begitu Tapi kalau sudah pakai yang Mirip taplak meja Itu menggelitik Ini aneh sekali Aneh sekali Ya Makanya seperti itu uh, Kita memandang kurang tepat Kurang tepat Sehingga sebagian masyarakat mungkin Ya berpandangan tidak baik Akhirnya Ini dari sisi warna Kemudian dari sisi apa Cara memakai ada cara makai yang macam-macam, ya saya sendiri kurang bisa terus terang ya, makanya saya nggak pernah makai <laughs> karena kurang bisa saya. Cabe yang yang ngomake misalnya coba belajar dari yang belajar diaman tuh yang atau emirat yang bagus-bagus misalnya itu ya rapi kelihatan, ya mantap rapi. Nah, tapi kalau masih belajar, wah uh, tidak karuan akhirnya bulat-bulat sana kemari, aduh. Nah ini kemudian berjalan di tengah masyarakat umum kalau dia hanya di lingkungan rumahnya sendiri, tidak ada masalah, ya kan? Nah, Tapi kalau kita tinggal di masyarakat umum pergi ke ini ke itu juga seperti itu hanya dilihat orang kan aneh sekali. Imamah Imam model mana ini? Ya, ternyata model Saudi tidak, model Emirat tidak, model Yaman tidak nah ini kurang baik, yang seperti ini, kurang tepat sehingga yang mau model pakai imamah, cuba belajar yang baik ya supaya orang melihat pun baik semoga, semoga orang juga simpati dengan itu sebagian lagi, terkait dengan imamah ini ada yang memakai model Saudi Arabia simak langsung dijulurkan begini Ya. Subhanallah sebagian melakukan itu dengan warna hitam. Dan subhanallah dia enggak punya jenggot. Ya. Akhirnya orang melihat dari jauh. Itu dikira rambut. Iya kan? Semacam rambut. Padahal itu bukan rambut. Dan ternyata laki-laki. Ya. Kemudian, yakni ini tentu yang seperti ini tidak tepat, ya. Yang seperti ini tidak tepat karena orang-orang bisa berpandangan yakni salah, salah pandang, ya, keliru, tidak pas yang seperti ini. Dan, uh, yakni kalau dia mau memakai model Saudi yang betul-betul juga rapi, kita lihat kalau Masay datang, kayak itu kan nampak bagus ya ya seperti masih yang persis gitu loh ya apalagi dia punya jenggot nah itu insyaallah tapi kalau dia tidak punya jenggot ya, ya ini saya tidak mengatakan haram tidak tapi nampaknya kurang tepat ya, apalagi dia berjalan di tengah-tengah masyarakat umum seperti ini kurang pas kemudian setelah masalah imamah dan seputarnya baju kita kita perhatikan baju kita e, seperti yang tadi kita sebutkan misalnya kita pakai gamis seperti gamis Saudi Arabia misalnya atau sejenisnya nampak bersih rapi gak ada masalah tapi sebagian mungkin ya salah menurut saya ya, dan juga beberapa saya tidak yang kurang tepat terkadang memakai misalnya yang kita sebut di umumnya ikhwan mungkin baju marufu di tempat umum. Iya. Yang saya tahu kalau saya di Saudi dan mungkin tanya ikhwan yang di Saudi itu kan baju santai di sana. Mereka kalau sholat di masjid umum atau mereka ke kantor enggak pernah pakai baju kayak gitu. Itu baju santai. Kalau mereka di rumah, kegiatan seputar rumah, mereka pakai itu. Untuk tidur, untuk santai di dalam rumah, itu pakai itu. Ya kan? Satu-satu. Nah, itu karena beliau tahu di Saudi seperti itu. Tapi subhanallah <tuh> Ya mungkin karena kekurangan kita ya, eh ikhwan kurang begitu paham. Sehingga memakai baju seperti itu Dia ke pasar pakai kayak gitu. Ya, warnanya sudah warna-warni lagi. Warnanya warna-warni. Ya. Dan sebagian subhanallah tadi enggak pakai peci. Ya. Sudah baju seperti itu warna-warni enggak pakai peci. Dia ditanya siapa itu Oh seorang selefi Aduh Ya kurang tepat ya. Jadi seperti yang Kita ketahui bahwa Itu adalah baju santai Sehingga tidak layak misalnya kita Di tempat-tempat resmi tempat-tempat -tempat terhormat kita memakai yang seperti itu Itu bagi orang Saudi sendiri Yang melihat, gak cocok Enggak bukan pada tempatnya Bukan pada tempatnya Apalagi di masyarakat kita yang sudah aneh Tambah aneh. Ya, jadi perlu kita perhatikan hal ini. Nabi saw mengatakan inahad din matin, inahad din matin, faauhi lufi hibrit. Agama ini kuat ya kokoh. Mungkin terkadang terasa berat oleh sebagian orang. Masukkan orang ke dalam agama ini dengan perlahan-lahan. Jangan menjadikan ajaran Islam tambah semakin berat terasa oleh orang-orang sementara mau sholat saja sudah berat ya hal seperti yang tadi saya katakan ini royu royu kami jadi itu kurang tepat atau misalnya pakai baju halal Pakistan atau yang mirip Pakistan ya ini sampai ke mana lutut seperti yang tadi saya katakan kalau dengan celana yang rapi bagus ya gak ada masalah nampak rapi juga tapi setelah pakai seperti itu dia pakai rompi yang ya rompi yang ya seperti itulah kemudian setelah itu celananya celana perang sakunya di sini di sini ya kan banyak kan celana kon seperti itu ya kemudian ya bisa nubayangkan itu ya sudah bajunya aneh tambah pakai rompi seperti itu kemudian celananya begitu diliatnya berat rasanya orang melihatnya kurang tepat kurang tepat. Kemudian yang lebih menambah tidak enaknya dipandang pakai sarung dan balapan, Iya kan celananya jauh ke bawah, sarungnya di atas betis, tengah-tengah betis. Coba antum coba merenungkan dan membayangkan, ya. Pemandangan yang seperti itu kita sendiri melihat terus terang enak apa tidak, ya tenang tidak mata ini sejuk apa tidak begitu melihatnya. Nah ini kan terkadang ini seperti yang tadi saya katakan sampai ya sebagian aparat pemerintah tidak mau tanda tangan karena ini sebetulnya aliran apa ini, ini aliran apa? Betul itu. Bukan satu yang diada-adakan ya? Itu betul-betul terjadi. Ada kulih hal jadi eh, kalau kita memakai pakaian ya yang tadi yang rapi, eh, bajunya ya kalau baju Pakistan ya mungkin dengan selana yang eh, yang selana perang itu kurang tepat kayaknya itu ya, ya sakunya di mana-mana tetap dia pakai selana yang serai di atas mata kaki yang rapi mungkin juga paduan warna perlu ya itu menambah semakin bagusnya ya jangan kalau pakai sarung juga gak ada masalah ya kan tapi tadi kalau dalamnya pakai celana jangan balapan yang kelihatan biar sarungnya saja yang kelihatan sarungnya saja celananya di dalam sarung tidak kelihatan begitu jadi nampak ya Enteng begitu dilihatnya itu ya Tidak berat di mata itu Nampak indah Tidak ada masalah seperti itu Dan juga peci selalu perlu Dipakai Itu Yang di suatu hal yang baik tentunya Diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya Penutup kepala